Baik terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi allazi arsala rasulahu ridwanuddinir haq, waliyul ala din kulli, walaa karihal musyrikun. Astaghfirullah wa astaghfirullah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa ala ajma'in. Qala ulau fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitannir rajim. Qul huwallahu ahad. Uh, Teman-teman yang sedang online Yang dirahmati Allah uh, Pada kesempatan hari ini Kita insya Allah mau bicara tentang uh, Mengenal Allah Jadi, Kita akan uh, beberapa kali pertemuan ke depan Insya Allah kita akan bicara tentang mengenal Allah gitu ya. Uh, Setelah Kita uh, Dua minggu yang lalu kita bicara tentang kesadaran menjadi hamba Allah. Kemudian bersyukur telah menjadi hamba Allah. Nah, kita meningkatkan sekarang untuk mengenal Allah. ya, Agar supaya uh, diri kita menyadari bahwa diri kita itu uh, amat beruntung ya, menjadi hamba Allah itu sendiri. Juga menyadari bahwa diri itu, kita itu kecil yang besar Allah. Kita itu lemah, doif. Yang kuat itu hanyalah uh, Allah gitu, uh, Sehingga uh, Diharapkan nanti semakin meningkatkan Ketergantungan kita kepada Allah Hanya kepada Allah saja Kalau tadi saya bacakan Alhamdulillah bersyaratan rajim Kul huwa Allah wa ahad. So, uh, Ayat pertama dalam surat al ikhlas Allah um, menurunkan nya Kul katakanlah Wahai Muhammad tentu saja Kul huwa Allah uwa dia Allahu Allah ahad Yang Maha Esa Jadi kita akan kaji ke depan Tentang nama Allah itu sendiri Dan juga tentang desa Allah itu sendiri Jadi Kalau menurut beberapa Ahli bahasa Yang kata Allah itu sendiri Itu Ada beberapa pendapat ya, Yang pertama Kata Allah itu sendiri Ada yang berpendapat bahwa Itu adalah kata asli yang tidak diambil dari manapun Itu adalah nama itu, ya adalah nama. Kalau katakan nama saya Suparno, gitu ya, ya Suparno itu artinya tidak terdiri dari uh, kata apa dan apa dan sebagainya, tidak tidak merupakan modifikasi dari satu kata berubah menjadi kata lain juga tidak asli nama Allah gitu ya. Tetapi uh, ada juga ulama lain, ada orang ahli yang lain sekelompok ulama, jadi ya, yang lain. yang berpendapat bahwa Allah itu sendiri itu dari kata ilah. Ya, ilah yang kemudian ditambah alif dan lam ya di depannya dengan menghilangkan hamzah di antara kedua lamnya. Jadi ada kata alif lam kemudian alif lam ha gitu ya. Sedang alif yang di antara dua lam maksudnya di situ ada hamzah ya itu dihilangkan sehingga menjadi kata Allah gitu. Nah kata jadian Allah itu sendiri itu sifatnya tunggal dan tidak mempunyai jamak sama sekali. Ya cocok dengan uh, sifat Allah sendiri yang maha esa. Nah, memang tidak tidak tidak ada jamaknya Allah itu sendiri. Tidak ada duanya Allah itu sendiri ya. Uh, Allah itu ya tunggal. Itu kalau kita meninjau dari kata ilah kemudian apa uh, ilah ilahun ya ilah Kemudian ditambah alif lam di depannya dengan menghilangkan hamshahnya, tadi menjadi Allah itu menjadi sifatnya seperti itu, sebagai kata jadian, yang mempunyai makna tunggal dan tidak ada jamaknya sama sekali. Sedangkan kalau kita bicara ilah itu sendiri memang dia tunggal tentang jamaknya adalah al-aliyah, gitu ya. Al-aliyah. Kalau kalau ilah dimana Tuhan tu, mana Tuhan tentang al-aliyah itu akan menjadi Tuhan-Tuhan atau berlah berhala berhalah. Kemudian kalau kita berbicara tentang Allah sebagai kata yang asli, bukan kata cecian itu sebuah nama itu. Nah sekali lagi ulama berpaham bahwa di dalam kata Allah itu sendiri melekat semua sifat-sifat kebaikan. Yang diuraikan dalam al Asmaul al itu sendiri. Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan sebagainya. Melekat di dalam nama Allah itu sendiri. Sedangkan sebagai kata jadian, ilah ditambah alif dan lam. Di depannya kemudian menjadi Allah itu sendiri. Itu mempunyai makna Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. Maka dari kata apa namanya Allah itu sendiri. Dari kata ilah Itu sendiri. Ya, kemudian muncul kata ilahiyah, gitu ya, e, tentang ketuhanan, ya, e, tentang e, penyembahan, ya. Nah, itu kalau kita baru sedikit berbicara tentang masalah Allah itu sendiri dari kata, e, dari makna, dari segi bahasa. E, kalau kita bicara kul, ya kola ya kul fil amr dari kola ya itu adalah apa namanya? Artinya katakanlah gitu ya Ucapkanlah juga bisa dimaknai seperti itu Atau bersikap hiduplah juga bisa ya Banyak ulama yang memartikan seperti itu juga Dua maknanya iya Allah itu tadi sudah kita uraikan Ahad itu adalah yang Maha Esa Nah dari kata yang Maha Esa itu sendiri Kita juga bisa maknai bahwa Esa itu maknanya Tidak bisa dipisah lagi menjadi beberapa unsur atau esa itu juga bisa dimanai bahwa bukan terdiri dari beberapa unsur ya kalau e, kita berbicara satu salak ya salak itu ada kulitnya luar ada dagingnya ada kentosnya ya satu ter, e, dari tiga punya tiga elemen punya tiga komponen punya tiga unsur tidak seperti itu yang dijendaki dengan dalam Allah itu sendiri ya Allah itu satu ya betul-betul satu yang memang tidak bisa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Maka Allah itu betul-betul yang maha esa. Islam ya sebagai agama samawi itu yang betul-betul Tauhidnya itu murni ya betul-betul murni. Nah kita sebagai orang Islam mestinya kita itu betul-betul merasa bahagia merasa beruntung ya ketika kita mendapatkan bahwa faham uh, keesaan Dalam Islam itu tidak ada tandingannya. Kalau kita bandingkan dengan paham uh, dari agama agama lain. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan Shinto. Ya, kita Shinto negara tetangga di Jepang gitu. Sungai pun ada Tuhannya. Laut pun ada Tuhannya. Pohon ada Tuhannya. Tuhannya banyak sekali di situ. Apa, pemahamannya adalah, uh, tentang ketuhanannya adalah politeisme Politeisme ya paham yang bertuhan kepada banyak tuhan gitu. Nah, kemudian ada lagi saudara kita yang Nasrani itu mereka berpaham kepada trinitas. Ya, trinitas atau itu kalau di dalam lingkungan teman-teman Protestan itu istilah trinitas yang dipakai. Kalau di dalam teman-teman lingkungan apa namanya? Katolik mereka pakai Tritunggal. Yang satu yang tiga tiga yang satu, ya maka disitu ada istilah Allah Bapa, Allah Putra, Candra Kudus. Nah konsep ini juga sebenarnya juga mirip dengan agama-agama yang yang sudah berkembang sebelumnya, seperti di Hindu sendiri juga ada konsep Trimurti, konsep Trimurti itu juga termasuk apa nak seperti ini ada Brahma, ada Jiwa, juga ada Wisnu. nah kemudian agama Islam itu betul-betul ya mengajarkan Tuhan yang satu tidak terdiri dari berbagai macam uh, unsur dan sebagainya agama Buddha ya kalau Buddha ini seperti yang saya oleh teman saya yang berada di Thailand pernah diskusi panjang tentang tentang agama Buddha itu sendiri dia banyak cerita saya banyak tanya karena ingin mengerti tentang agama itu uh, seperti apa nah ini teman saya yang ya, dia juga sudah apa namanya selama sebulan tidak kayak di kuilnya apa namanya seperti apa piksu atau apa belajar di situ itu dia mengatakan bahwa Buddha itu tidak bertuhan tuhannya ya dirinya sendiri ya jadi Buddha Gautama itu bukan bukan tuhan tetapi dia adalah manusia yang sudah mencapai tingkat kesempurnaannya itu jadi dia bercerita begitu. Artinya tuhannya nol oleh ini. Ada yang tuhannya nol, ada yang tuhannya banyak, ada yang tuhannya satu tiga tiga satu. Ada Islam sendiri diajarkan tuhan itu betul-betul satu, ya tidak apa namanya tidak ada unsur yang menyusun tuhan itu sendiri. Nah tentu saja kalau kita bandingkan dengan konsep-konsep ketuhanan yang lain, tentunya kita sebagai orang Islam amat sangat bersyukur tentunya. Kita dari kecil sudah menjadi Islam tanpa memilih ya. Orang tua kita sudah Islam tanpa memilih ya. Artinya Allah sudah sudah pilihkan untuk kita agama ini. Nah oleh karena itu tentu saja kita harusnya merasa bersyukur sekali. Nah bukti rasa syukurnya uh, seseorang hamba kepada duranya tentu. Uh, dengan meningkatkan uh, kecintaannya kepada Allah. Mencinta, uh, meningkatkan penghambaannya, kualitas penghambaannya kepada Allah gitu ya. Karena Allah sendiri sudah berpesan di dalam surat Tauhid yang 14 itu, nafungudulain Malaysia dan Rojim, innani anAllah la ilaha illa ana faabudni waakimisolata lidikri. Sesungguhnya aku adalah Allah tidak ada tuhan selain aku maka hamba dirimu kepada dan tegakkanlah sholat. Untuk mengingat aku. Nah, dalam konteks ini, Allah menghendaki kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Dengan mengabdikan diri hanya kepada Allah saja. Tidak kepada yang lain-lain. ya. Murni, ya. Sehingga semua amal yang kita lakukan itu mempunyai nilai ikhlas. Kita perlu pahami bahwa ikhlas itu lawan kata dari isrok. Orang yang berbuat ikhlas itu disebut sebagai mukhlis. Itulah yang dijamin surga oleh Allah, orang-orang seperti itu. Itulah yang dijamin uh, oleh Allah sendiri, ya bahwa setan-setan itu tidak akan mampu menggodanya. Sedang kalau kita tidak bisa berlaku uh, apa ikhlas, muklis, ya setan masih masih akan punya banyak, ya banyak kesempatan untuk menggoda kita, untuk menyesatkan kita. Karena memang tugasnya setan itu menyesatkan manusia. Mereka akan berhasil menyesatkan manusia ya uh, kecuali hamba Allah yang nugris ya itu nanti bisa dibuka dalam surat al-hijr ya surat ke-lima ayat 40 ya atau Monggo dibaca dulu Mas kredit uh, uh, uh, surat al-hijr surat ke-lima ya mulai dari tiga sembilan uh, masuk ke 40 Quran Surat Al-Ijzar Surat ke 15 ayat 39 dan 40. Allah bilah mina shaidonirojim. Kalau bima akwaithani la yuzin yuzi yang nahu mafil ardi, wallahuhuy yang nahu majmain. Illa ibadat jaminohumul makhlasin. Iblis berkata. Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa Aku sesat, pasti Aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Dan pasti Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba Engkau yang muklis di antara mereka. Ya, itulah Allah-Allah yang muklis. Itu orang yang berbuat ikhlas, itu namanya muklis. Ya hanya orang-orang yang muklis saja ya, membiasakan diri untuk berbuat ikhlas hanya karena Allah, hanya mengharap itu Allah. Ya melakukan sesuatu karena Allah, tidak melakukan sesuatu karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, beramal karena Allah, tidak beramal karena Allah. Orang-orang seperti itulah yang dia itu ya apa namanya, kebal terhadap pembelokan yang dilakukan oleh syaitan itu sendiri Ya. Selain orang yang muklis itu nanti akan masuk dalam kelompok orang yang musyrik. atau perbuatannya tadi isrok ya kalau ya, ikhlas lawan kata isrok muklis lawan kata dari musyrik itu sendiri artinya orang-orang yang orang-orang yang mereka itu ya mensekutukan Allah maknanya adalah orang yang yang dia itu menyembah Allah tetapi di samping menyembah Allah dia juga menyembah kepada sesuatu yang lain selain Allah gitu ya. Apakah mencuci harta dunia, pangkat jabatan dan sebagainya, atau e, hal nafsunya sendiri, atau yang lain-lain, asal dia menduakan Allah itu dia termasuk musrik. Nah, padahal kita sendiri tahu bahwa tugas utama ya dari Nabi-Nabi ya diutus oleh Allah ke dunia ini, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agar membawa manusia. membangun diri kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Seperti kita bisa lihat di dalam surat An-Nisa ayat 36 itu ya. Di situ dikatakan ud'ubulaha wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun gitu ya. Ya. Ya, ayat yang laintorah ayat 22 ini juga dikatakan parataju dilari Andatumalamun ya jangan ya, kamu jadikan Andat terhadap Allah itu sedang kamu mengerti ya jadikan sekutu-sekutu sedang kamu mengerti Nah dalam konteks ini tentunya kita harus menyadari bahwa kita telah bersyahadat ya kita telah Islam ya menyatakan diri sebagai Islam Sedangkan kita sendiri tahu, salah satu di antara definisi Islam itu sendiri oleh Rasulullah definisikan bahwa ahli Islamu antasyada anta ilaha illallah wa'ana muhammadar rasulullah. Waktu kima sholah, waktu tia zakah, wata baita wata khujalbaitha inistatokta ilahi sabila. Adiknya riwayat muslim ya. Bahwasannya Islam itu adalah kamu bersaksi. Kamu berjanji, kamu bersumpah setia Bahwa tidak ada ilah Zat yang disembah tadi ya Selain Allah Wa'ana Muhammad Rasulullah Dan bahwasannya Kamu juga sudah bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah Untuk iman sholat Dan kamu menegakkan sholat Menegakkan sholat Itu maknanya tidak hanya sekedar Melaksanakan sholat Atau menggugurkan kewajiban sholat tetapi betul-betul menegakkan sholat. Jadi segala sisi aspek yang terkait dengan sholat itu sendiri betul-betul tegak. Artinya caranya juga tegak, benar, seperti apa yang digendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tujuannya juga tegak, seperti apa yang digendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tujuan sholat itu sendiri, kalau kita kaitkan dengan apa namanya dengan surat tauha ayat 14 tadi yang saya bacakan. Nah, di situ dikatakan waktimi salat alafikri dan tegakkanlah salat atau dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ya? Mengingat aku, ya. Nah, kalau kita ingat Allah, tentu saja kita ingat perjanjian-perjanjian antara kita dengan Allah. Syahadat itu sendiri, asyhadu aku bersaksi aku berjanji atau bersumpah setia bahwa tidak ada ilah selain Allah. Maka sehari 17 kali sudah kita ikrarkan, iya kan wa iya kan aslain. Hanya kepadaMu ya Allah aku kami mengambarkan diri, wa iya kan aslain dan hanya kepadaMu kami minta pertolongan. Jadi jangan kemudian kita sudah berikrar iya hanya kepadaMu ya, tetapi kami mengambarkan diri nak butuh, tetapi kok kemudian kita juga mengambarkan diri kepada bos kita mengambarkan diri kepada istri kita atau suami kita atau mertua kita dan sebagainya. Nah, itu itu yang menjadi jalan untuk menjadi untuk masuk neraka ke aslamannya. Bahkan jadi jalan hapusnya seluruh amal kita karena perbuatan itu termasuk ada dalam kelompok syirik. Ingat bahwa syariat tadi sudah diuraikan menjadi itu tadi, dia karena berdua, dia karena lain bahwa Allah SWT sering sekali mengingatkan kepada kita. Kul inasalati wanusuki wamahiyah wamamatilillahi robbil alamin. Katakan bahwa sesungguhnya solatku ibadah semblianku dan aktivitas hidupku dan matiku lillahi robbil alamin. Maka milik Allah Tuhan semesta alam. Nah mestinya yang seperti itu betul betul kita sadari, ketika kita menegakkan solat, artinya kita betul betul apa namanya itu ingat akan tujuan solat untuk mengingat Allah. Ya, ketika kita ingat Allah, ingat perjanjian kita dengan Allah, otomatis ya, yang diharapkan adalah kita memenuhi janji kita itu, artinya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang dilarang oleh Allah. Maka orang yang sholat itu, yang menegakkan sholat, yang sholatnya tegak sudah pasti tanha anifasya wal -munggah. Kemudian di sisi lain, kalau kita ingat Allah, ya sebagai orang beriman, kita ingat Allah, kita ingat akan janji-janji Allah. Kalau tadi kita ingat akan janji kita kepada Allah, ya, untuk menghambakan diri kepada Allah, ya, nah, kemudian ketika kita ingat Allah, otomatis juga kita ingat ingat akan janji Allah kepada kita. Nah, ketika kita ingat janji Allah kepada kita, otomatis hati kita menjadi tentram Kita berhadapan musuh dengan musuh, kita ingat bahwa Allah akan membela kita, Allah akan memberi, memberikan pertolongan kepada kita. Intan suruhayyan surhum. Tenang hati kita, ya, tenang sahabat hati kita. hati kita gundah gulana terhadap berbagai macam kesalahan atau keliruan yang kita lakukan. Kemudian kita sudah bertobat, ingat kepada Allah ketika kita bertobat, mohon ampun, kemudian berhenti dari perbuatan maksiat dan sebagainya. Hati kita nyasterang, penteram lagi, Karena janji-janji Allah itu. Nah, karena itu, mari kita tegakkan betul salat kita itu yang merupakan wujud penghambaan kita kepada Allah. Salah satu wujud kita kepada Allah. Ya, agar betul-betul hati kita itu juga tenang, ya. Kemudian waktu dia zakat, kemudian dia menegakkan uh, menunaikan zakat, ya, uh, zakat ya, uh, secara wajib. Antara lain adalah zakat ini di samping itu juga nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Nah ini adalah uh, salah satu mekanisme untuk mengatasi kekikiran. manusia itu banyak terserang penyakit lahan, dunia luar biasa maut. Cinta kepada dunia, takut menghadapi risiko, takut mati, takut menegakkan kebenaran karena risikonya berat dan sebagainya. Dan dalam konteks ini, apa namanya, kecintaan kita kepada harta dunia itu dicoba diatasi dengan mekanisme zakat. Uang, harta yang banyak yang kita cari dengan susah payah dan sebagainya. Kemudian setelah kita dapatkan, kita keluarkan sebagian untuk sahabatillah. Ya kita dididik untuk mengecilkan dunia yang sudah kita cari banyak-banyak mungkin puluhan juta ratusan juta juga kita keluarkan visa. untuk yang AC satu keluarga lima orang katakan kali sepuluh 10 juta seratus lima kali tiga puluh juta menjadi 150 juta ratusan juta kita keluarkan tetapi semuanya itu nilainya besar di mata Allah kan gitu sehingga diharapkan orang Islam itu menjadi orang-orang yang patasumah Ramadan, alhamdulillah ya kita saat ini juga sedang apa namanya menunaikan ibadah puasa Ramadan di siang hari dan di malam hari Insya Allah sama menegakkan malam ya makam Ramadan ya iman dan waktu ya gitu begitu juga manshom Ramadan dan seterusnya sama ya Alhamdulillah ya kita sudah mendekati akhir mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Allah Dari kita dengan berpuasa itu supaya menjadi orang yang uh, bertakwa betul-betul tercapai, ya? tercapai dan sudah pasti sebenarnya kalau uh, kita sudah bisa mencapai derajat takwa itu tidak akan hilang dari diri kita orang bertakwa itu tidak mungkin akan melepaskan ketakwaannya daripada Allah, tidak mungkin itu, tidak ada sunatullohnya orang orang takwa lalu kemudian apa namanya dia jadi uh, rusak melepaskan gitu ya, nah, kalau seperti itu. Kalau sampai terjadi yang seperti itu, itu apa namanya dia menjual hidayah eh, kepada apa namanya kepada kesesatan dan sebagainya, eh, kemudian menjual eh, apa namanya ampunan Allah ya untuk mendapatkan azab dan sebagainya nanti termasuk orang yang menanggapi terakhir bisa dibuka nanti di dalam eh, surat takor eh, ayat 175. Dan yang terakhir adalah buat atau dan apa namanya haji, ya, jika uh, kamu mampu. Gitu. Nah, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan sebagai orang Islam yang kita memang sudah, sudah terdidik, terbiasa, dibiasakan untuk tunduk patut kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, kita semuanya yang sedang online ini, uh, segera bisa menuliskan kepada haji, kan, gitu, ya. Uh, mumpung masih muda, kalau sudah tua, repot sekali, karena uh, nanti tenggulis, ngetok linu, dan sebagainya, sudah Uh, apa namanya samuratnya sudah pada tinggi dan sebagainya kesehatannya sudah tertangguh sesak napas dan sebagainya nanti di sana batuk batuk nanti repot gitu. Nah, kalau masih muda monggo segera kesempatan pertama bisa diambil segera diambil agar supaya bisa menikmati uh, apa namanya uh, ibadah di di sana orang ping mora moroni aja di sana mutawato, aja di sana repotin nanti. nah itu sedikit uh, kita mengenal Allah Mas uh, apa nama, dari segi bahasa dan juga dari e esensi esensi uh, akal itu sendiri mudah-mudahan sedikit ini memberikan uh, alasan kepada kita semuanya ya gambaran kurasi kita semuanya uh, apa namanya supaya kita juga betul-betul bisa merasakan keuntungannya sebagai orang Islam yang menyembah satu Tuhan yang murni satu Tuhan saja Bukan apa namanya Politeisme dan juga bukan uh, pseudo monoteisme Kalau banyak uh, teologi, uh, Ahli teologi Itu menilai uh, Ketrinitas uh, itu sebagai pseudo monoteisme Atau ya, monoteisme semu Kurang lebihnya seperti itu Nah mudah-mudahan kita tidak termasuk orangnya seperti itu Gitu mas Munggu, ada sesuatu yang harus saya Iya terima kasih Ustaz Uh, dari uraian tadi yang di atas uh, saya hubungkan dengan Quran surat Anisa ayat 14 uh, dan barangsiapa yang men mendurhaki Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan yeah. uh, yang saya tanyakan. Untuk kata yang mendorakai Allah dan Rasulnya. E, Di sini apabila kita. Apabila berbuat satu kemaksiatan. Satu pelanggaran kepada Allah. Apakah kita kena ayat ini Ustaz? Iya. Baik ya. Jadi disitu kata yang dipergunakan adalah. Wama yak silah yak si. Dari kata asol yak si. Uh, masternya isyan gitu Master Mimnya maksiat. Maksiat sudah kita biasa gunakan pakai. Artinya eh, di situ dipakai arti durhaka. Ya, durhaka itu apa toh? Durhaka itu lawannya taat. Artinya durhaka itu maknanya adalah tidak taat. Maka ayat itu bisa dimaknai bahwa man yang wa perang siapa yang tidak taat kepada Allah dan ke rasul gitu ya. Ya, wa ya ta'da dahu, diuraikan lebih lanjut di itu wa ya ta'da hudud dahu, dan melanggar aturan-aturannya, ya, naran kholidang fiyah akan dimasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya, ya, e, kalau kita melanggar, ya pada saat melanggar itu kita kehilangan keimanan kita, iman kita itu, ya, ketika kita tidak taat kepada Allah itu, artinya pada saat itu e, bisa dikatakan kita karena kepada Allah bisa bisa masuk ke, ke dalam kategori kafir sebenarnya. mengkafiri atau mengingkari uh, apa namanya, uh, perintah Allah aturan Allah itu sendiri. Nah kalau kita sebagai orang beriman itu kan kita mesti beriman kepada Allah kepada malaikat kepada kitab. Nah kalau kemudian kepada kitab isinya aturan-aturan main tentang kehidupan kita di dunia ini kemudian aturan nah, itu dilanggar, itu artinya kita tidak beriman kepada kitab, ya? Kalau dia terus lanjutkan muasir itu terus lanjutkan muasir itu terus lanjutkan muasir itu, itu iman bisa tercabut dari dalam hatinya. Ya kalau kita masih tetap sholat ya sholatnya menguruburubu kecang aja. Nah, kita menjadi orang munafik seperti itu. Ya harusnya kalau orang beriman tidak seperti itu. Harusnya orang beriman itu menanggapi perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah tidak ada kata lain kecuali samaikna atau na. Nah kalau orang menafik, samik menaf, wah Kami mendengar, tapi kami tidak mentaati kan gitu. Nah kita tidak seperti itu. Ya diharapkan tidak seperti itu. Nah betul ketika dia melawan pelanggaran pada saat melawan pelanggaran itu dia kehilangan keimanannya. Tetapi begitu dia kembali, ya kembali menunaikan perintah Allah yang lain, ya itu pada saat itu kembali keimanannya. Ya. Tetapi perlu kita kita sadari, kita sadari bahwa yang namanya hati kita itu memang tidak bisa diisi dua hal sekaligus. Tidak bisa diisi apa namanya taat dengan tidak taat. Taat dan durhaka tidak bisa dicampur dalam satu hati itu pada waktu yang sama. Ya, maka kita harus harus biasakan hati kita itu ya, terus terisi ketaatan, ketaatan, ketaatan, ketaatan, ketaatan, ketaatan, ketaatan. ketaatan, ketaatan. Sering saya, sekali saya gunakan sebagai contoh yang namanya, apa namanya, aslam yuslimu islam, ya, itu maknanya kan tunduk patuh. Sama, tunduk patuh itu dengan taat ya, sama kan itu. Itu sering saya gambarkan ibaratnya orang mau membangun sebuah gedung, andaikan kan membangun gedung itu dibutuhkan waktu selama kemudian, uh, Er, dibutuhkan bata katanya ya bata sebanyak dua ribu batan teman, teman gedung tadi dua ribu bata tadi tidak tidak bisa diberaii sekali itu harus ditata satu persatu dengan sabar itu ditata mulai dari larik baris yang paling bawah sebelahnya lagi sebelahnya lagi sebelahnya lagi sebelahnya lagi setelah penuh satu baris kemudian baru di atasnya di atas di atasnya sebelahnya lagi sebelahnya lagi sebelahnya lagi, sebelahnya lagi. Kedua selesai baru naik ke baris ketiga dan sebagainya. Seperti itu. Jadi menata bata itu ibarat sebagai gambaran satu ketaatan. Senantiasa terus tunaikan amal perintah yang diperintahkan oleh Allah. Terus begitu. ya Jangan melanggar larangannya. Larangannya apa? Larangannya yang merubuh kita yang tadi. Kalau kita ingin membangun, ya setelah botol ditata jangan dirubuhkan. Kalau dapat setengah meter kita notol kemudian kita gajul, ambrol itu. Hancur itu, enggak jadi. Bangunan keislaman yang sedang kita bangun dalam diri kita enggak jadi. Kemudian kita toto lagi, dapat satu meter. Kemudian kita sikut, ambrol lagi. Enggak jadi lagi bangunan ketaatan itu. Nah, kalau orang seperti itu seumur hidup, dia sampai mati pun juga tidak akan berhasil membangun bangunan ketaatan itu. Orang yang dari kecil, katakan dia itu semantiasa tata-tata terus ya, kadang-kadang taat, kadang-kadang silat, kadang-kadang taat dan sebagainya. Taatnya banyak, tetapi ketika mati, dia mati dalam keadaan berzina, ya. Dia mati dalam keadaan suruh hati, mah. Ya, bahaya seperti itu. Padahal ayatnya mengatakan walakamu tunai ilah wan tum muslimun dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, Oleh karena itu, kita berusaha semaksimalnya untuk menaikkan tuntunan awal dan rasulnya, ya. Jangan sampai dengan sengaja. Kita melanggar aturannya atau berbuat maksiat atau berbuat durhaka tadi, ya, siapa tahu nanti ketika kita pas durhaka itu Allah mencabut nyawa kita. Kita itu semuanya tergantung kepada Allah. Akhir usia, akhir hayat kita itu semuanya tergantung kepada Allah. Kalau kita tidak berdp merayu-rayu Allah, mendekat-dekati Allah, membuat Allah senang kepada kita, rido kepada kita, ya sudah pasti nanti kita mati dalam keadaan yang tidak disukai oleh Allah, mati dalam keadaan khatimah Nah, untuk mendapatkan Khusnul Fatimah itu selanjutnya. Dari waktu ke waktu kita harus berusaha untuk berdp kepada Allah, merayu-rayu Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya men, uh, semua amal ditujukan betul-betul untuk mencari ridha Allah, dan ketika Allah ridha kepada kita, sudah pasti kita akan diwapakkan oleh Allah dalam keadaan kusnul Fatimah. Allah itu dicadolin. Tetapi kalau kita itu hidup uh, ibarat kata orang seperti air yang mengalir, wakon blender, dan sebagainya itu, Ya, yang itu ya nanti kalau hidupnya ada watan blender nanti matinya juga waten mata ya, itu nah, mata mungkin nang apa nafasuran atau mata eh dan sebagainya atau sedang berjudi atau pelantar dan sebagainya uh, itu kan jadi rugi kita. Maka dari itu jangan jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang mengatakan ih eh, itu, itu bagikan air yang mengalir gitu. ikuti aja bagikan air mengalir ya. watan watan ureb lah, watan ureb ya nanti watan mati akhirnya, watan mati kan rugi kita, harus kita kita rancang supaya kita bisa mati dalam keadaan khusnul khatimah dengan senandia saat teguh, memajang uh, tumbuhan agama ini senandia saat teguh untuk bertaat kepada Allah dan sesuai, uh, jangan dengan sengaja meranggar aturan aturannya. Ingat ya bahwa Islam itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan kafah. Ya dengan totalitas, ya dengan secara keseluruhan kita berusaha untuk uh, mengamalkannya. Jadi jangan kemudian kita pilih-pilih, uh, kita pilih-pilih yang kita seneng kita laksanakan, yang tidak seneng kita langgar dan sebagainya. Oh, itu itu itu nanti akan uh, kita bisa ngerti. ngerti Allah tidak suka yang seperti itu, tidak rido dan yang seperti itu. Ingat bahwa Nabi adam saja hanya melanggar larangan yang remeh, remeh sekali. Allah melarang walatak roba hazi sajarota. Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Hanya mendekati pohon saja. Mungkin mendekati pohon saja itu Adjam dan Hawa akhirnya diusir dari surga. Hanya mendekati pohon tu, menyedekati pohon ini, ya. Itu itu sudah diusir seperti itu pelanggaran yang kecil seperti itu menyebabkan nabi Adjam terusir dari surga. Ya, ya untung kemudian bertobat, tobatnya diterima oleh Allah, ya. Kalau sekarang kita masih plan-plan masih melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka segeralah bertobat mudah-mudahan tempatnya diterima seperti nafkah aman itu. Jangan sampai terlambat ya. Si sewa ini naik Bali ya, si ini naik ini naik itu naik Suzuki dan sebagainya orang kangen gue yang seperti itu. Itu keimanan yang beco aja dapat Ingat Allah itu tahu betul kita itu seperti itu. Apa itu tahu tahu betul. Bukan kita ngumpet-ngumpet kayak opo, ya apalagi tidak berdandan sama Allah gitu ya. Maka dari itu karena begitu gemblang sekowe lorelonya hati kita itu di mata Allah, maka mestinya kita betul-betul membersihkan hati kita dari kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi yang kecil ya untuk mengambil kepentingan atau mengambil keuntungan yang besar ya, ini keuntungan berkali. kembali ke persoalan, ya kalau kita maksiat di pada saat itu kita tercampur iman kita, maka dari itu jangan diulang-ulang kalau memang maksiat itu maksiat, mohon ampun kepada Allah, bertobat, menyesal, bertobat. Tidak mengulangi lagi, kemudian Tapi mempertanyaan mahasiswa Di isaya, terkata mata Tidak itu tidak perbuatan Jelekmu dengan perbuatan baik Perbuatan baikmu akan menutup Perbuatan jelek. itu mahasiswa tadi Iji, terima kasih Ustaz Untuk penjelasannya Kalau mungkin dari teman-teman Ada yang mau disampaikan, silakan. Sementara belum ada ustaz ini untuk pertanyaan. Iya. Yeah. Uh, apa tengantuk lebih? Iya. Iya. Baik ya. Yeah. Jadi di uh, dalam beragama ini betul-betul memang kita harus uh, serius ya sungguh-sungguh ya. Uh, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam beragama, ya paham saja susah. Apalagi Uh, untuk mengamalkannya, untuk mendapatkan hidayah ilmu Itu susah. Astagfirullahaladzim. Untuk mendapatkan hidayah amal, gitu. Untuk tidak mendapatkan hidayah amal, ciri-cirinya kita beramal itu dengan seneng karena Allah saja, ya. Itu ya, memang harus melalui proses, ya. Proses pembiasaan di dalam beramal sungguh-sungguh karena Allah. Nantiasa berusaha menjaga amal kita, ya, supaya betul-betul uh, ikhlas karena Allah saja, kan itu. Nah dalam konteks ini tentu saja kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang berada di sekitar kita ya Banyak menuntut ilmu, terhadap orang yang berilmu di sekitar kita kita bisa menuntut ilmu Terhadap orang yang uh, kurang berilmu kita bisa memberi ya, mereka ilmu, kita bisa berbagi ilmu dengan mereka ya Jangan sampai ya, kita uh, membenci ilmu, tidak suka ilmu, mengambilkan ilmu atau tidak menghargai ilmu dan sebagainya Ya, di dalam berinteraksi dengan teman-teman mungkin yang berada di Korea atau di Jepang atau di tempat-tempat yang lain gitu ya Kita akan menjumpai banyak orang yang mereka itu berbeda-beda background, berbeda watak, sikap dan sebagainya Ada orang yang berilmu tetapi dia tidak peduli terhadap orang lain gitu ya Ada orang yang sebenarnya berusaha untuk menyadari dirinya itu tidak pandai, tidak berilmu, berusaha untuk menuntut ilmu, tapi mengalami kesulitan untuk mendapatkan guru yang yang benar, yang memuli dan sebagainya. Nah, karena itu harus kita harus menyadari juga kita posisinya itu ada di mana, ya kita itu sebagai apa, posisi kita berada di mana dan sebagainya. Nah, ada satu rambu-rambu yang diberikan oleh Al Khalil bin Ahmad gitu ya. Uh, banyak orang kata, mengira kata-kata ini uh, berasal dari Imam Ghazali tetapi ternyata uh, setelah kita cek di Xiaomi itu uh, berasal dari Khalil bin bin Ahmad. Ya, ada uh, sering kita dengar, uh, namanya banyak uh, ulama yang menyebutkannya, ya tentang klasifikasi empat uh, macam empat golongan orang yang dalam kaitannya dengan ilmu yang dia miliki dari, ya. Uh, disitu di, uh, dikatakan bahwa uh, apa namanya yang namanya orang itu dibagi menjadi menjadi empat ya arijalu arbaah yang namanya di sini orang-orang laki-laki ya arbaah ada empat maksudnya empat yadri yadri ya orang yang dia ngerti ya dan dia ngerti bahwa dirinya itu ngerti ya. orang yang berilmu Dan dia paham bahwa berdirinya itu Betul-betul berilmu Ya, maka terhadap orang yang seperti ini Khalil bin Ahmad Mengatakan bahwa Arimun, dialah Orang Arim, dialah Orang pandai, tapi oh Maka ikutilah dia Artinya supaya mengikuti dia itu Bukan mengikuti orangnya, tetapi Mengikuti ilmunya, karena tadi dikatakan Sebagai alimun, orang yang berilmu Ya, jangan sampai keliru karena nanti ketika kita bicara tentang fatwa, oh maka ikutilah dia, ikuti orang, nanti kita dikatakan takwid tidak seperti itu. Ya kalau apa yang disampaikan oleh orang alim tadi salah, ya salah itu, ya indikasinya bertentangan dengan Quran Sunnah. Itu, kalau dia yang disampaikan bertentangan dengan Quran Sunnah, yang disampaikan adalah salah, ya, eh, maka jangan diikuti seperti itu. Kalau yang disampaikan oleh orang alim tadi ternyata sesuai dengan Quran Sunnah, kita hakikatnya tidak mengikuti orang alim itu, tetapi mengikuti Quran Sunnahnya itu sendiri. Al hak pemiripan ya, yang namanya hak kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Ya, maka ikutilah yang yang seperti itu dan jangan ragu-ragu untuk mengikuti kalau itu memang kebenaran. Maka nasihat al-Qolil, al-Qolil ya, dinama tadi maka ikutilah ya. Nah kemudian kelompok yang kedua itu dikatakan warajulun yadri dan sekelompok orang lagi-lagi ya dan eh, laki-laki eh, di sini yadri, wala yadri, yadri gitu ya dikatakan bahwa orang yang ngerti dan dia tidak ngerti bahwa dirinya ngerti artinya orang yang berilmu Ya, akan tetapi tidak menyadari, tidak paham bahwa dirinya itu sebenarnya orang yang berilmu, ya. Nah, banyak orang yang di sekitar kita, ya, seharusnya dia mempunyai uh, potensi yang bagus untuk berdalah ilmunya banyak dan sebagainya, tetapi karena tidak menyadari bahwa dirinya orang pandai, ya, dia low profile, dia muda dan uh, tidak ada yang memberatkan Di sekitarnya dan sebagainya, ya, maka ya kurang bermanfaat. apa yang dia miliki ilmunya dan sebagainya tadi, ya maka orang sebenarnya dikatakan bahwa nak imun bahwa nak imun dia adalah orang yang tidur, ya, karena apa namanya, karena tidur pakai gol gitu, maka bangunkanlah dia. Artinya kalau diantara teman-teman kita itu memang ada yang pandai tetapi no profile kemudian dia jim tidak banyak sharing ilmunya dengan kita tidak belum tergugah kesadaran untuk mengajar kepada teman yang lain, bahkan menyembunyikan ilmunya dan sebagainya. Nah, itu bangunkan dia, sadarkan dia bahwa dia termasuk orang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya untuk mendidik, mengajar, memimpin, membina orang-orang sekitarnya. Ya, paling tidak untuk berbagi ilmu sehingga mereka bisa saling apa namanya. sharing dengan ilmu yang dimilikinya yang oh, dimiliki orang yang sedang tidur tadi ya, saya ulang, yang kelompok kedua Rajulun Yadri Walayadri Anahu Yadri Tawana'i pun Pak Epo itu dia adalah orang tidur uh, maka apa namanya Taman kita yang bangunkan maknanya adalah menumbuhkan kesadaran membangkitkan kesadaran pada dirinya bahwa uh, dia perlu berbagi ilmu yang dia miliki dengan orang lain. Dia perlu memanfaatkan potensi yang dia miliki untuk berdakwah ilah Allah Ya perlu disadarkan bahwa berdakwah ilah Allah itu merupakan pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah seperti firmannya dalam surat Fusilat ayat 33. Mari dibacakan. <tuh> Quran surat husnulat surah husnulat ayat 33 ayat 33. Wa man ash shandu kaulam memang ada Allahumma wahamilah shollikau wa kaulan inandi min al muslimin siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Iya, itu ya, disitu dikatakan wamanshanu kaulan dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Kalau itu kau ya, kalau itu tulisannya, siapakah yang lebih baik tulisan? Kalau itu perbuatannya, siapakah yang lebih baik perbuatannya? Miman ila Allah daripada orang yang menyerut pada Allah, pengambilan dan ia beramal shaleh seperti apa yang dia serukan diri Wakilah inanimun muslimin dan dia berucap hidup seperti layaknya sebagai orang yang terserah diri kepada Allah dan gitu. Nah, karena dakwah itu merupakan pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah. Kalau ada orang yang memang dia berpotensi dari segi ilmu dan yang lain-lain, maka disarankan dia untuk sering berbagi atau terjun ke dalam dunia dakwah Maka, mungkin Allah meridhi dan ilmu yang diberikan Allah kepadanya dia dengan fat orang-orang sekitarnya. Nah kemudian berikutnya kelompok yang ketiga adalah Warujlun Layatri, Wayatri Anahu Layatri. Dan orang lagi lagi yang dia tidak tahu, tidak menyadari, tidak berilmu katakan begitu, Wayatri dan dia mengerti Anahu Layatri. Bahasannya dia tidak mengerti. Ya selang. Projulun layadri Wayadri anahu layadri Orang yang orang yang Tidak ngerti Dan dia ngerti bahwa Dirinya tidak ngerti Artinya orang yang bodoh Tetapi dia menyadari bahwa dirinya Bodoh ya dalam konteks ini Ya Nah orang yang dia itu tidak banyak Ilmu tetapi betul-betul Menyadari bahwa dirinya tidak banyak Ilmu itu Termasuk ke dalam kelompok ya dikatakan bahwa uh, bahwa Mustarsidun dia termasuk orang yang uh, perlu dibimbing ya Mustarsidun gitu maka bimbinglah dia atau luruskanlah dia dan sebagainya ya uh, ini orang orang yang dia itu tidak berilmu tapi dia menyadari bahwa dirinya tidak berilmu nah kesadaran uh, dia bahwa dirinya Tidak berilmu itu itu sangat bagus karena dengan kesadaran itu akan tumbuh upaya untuk uh, memperbanyak ilmunya ya menumbuhkan semangat untuk mengkaji ayat-ayat Allah ya, baik ayat qodiah maupun ayat ayat kauniyah itu sendiri maka dia termasuk orang yang uh, perlu dibimbing ya maka yang mestinya dibimbing orang seperti itu ya di, ditunjuki kepada jalan yang benar itu seperti apa ilmu yang benar seperti apa ya, tentang agama ini kemudian kelompok yang terakhir adalah rojulun la yadri walayadri an adalah seseorang yang dia tidak mengerti ya dan tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti gitu. artinya orang yang tidak berilmu Tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak berilmu. Nah, orang seperti ini, ya, itu sudah ketang-ketang. Orang tinggi ilmu, tidak orang menyadari bahwa dirinya tidak punya ilmu. Ini oleh Al-Khalili, itu dikatakan bahwa syaitonun padistani buruh, gitu. Dia adalah setan, ya, padistani buruh. oleh karena itu jauhilah kan itu supaya kita menjauhi meninggalkan orang seperti itu orang nenek nenek apa namanya tidak ngerti, tetapi orang ngerti bahwa dirinya tidak mengerti ketika dikandani, ini rumah orang ya ada orang lain yang mengatakan jahil murukab tetapi saya tidak mengerti itu berasal dari siapa istilah jahil ganda goblok ganda dan sebagainya itu dari dari siapa kita tahu Tetapi kalau yang dari Al-Khalili bin Ahmad, bahasanya adalah e, bahwa syaitanun fadstani buhu. Ya. Jadi orang yang seperti itu, orang yang dia tidak ngerti, ya tetap tidak ngerti bahwa dirinya tidak ngerti itu, dia termasuk syaitan. Ini bahwa syaitanun fadstani buhu. Nah mudah-mudahan kita tidak masuk kelompok ini kan gitu. Ya. Saya khawatir ng ngaji ademayam, oh, saya khawatir nanti apa namanya, masuk ke kelompok yang ini kan ngeri sekali, saya lebih yang seperti itu, itu. Nah, karena itu munggu oleh kita lihat kita itu masuk ke dalam kelompok mana, ya mudah-mudahan bisa uh, menyadari dalam meningkatkan dirinya. Uh, Sebanyak-banyak yang kita ketahui, itu masih lebih banyak uh, yang belum kita ketahui. Alistair sering sekali menyampaikan seperti itu, ya. di dalam rangka untuk koreksi diri kan gitu, itu mas tadi sebagai tambahan sekarang ada sesuatu yang sampaikan mas. Injil start ini tadi masalah tadi disebutkan Disebutkan masalah haji tadi start. Nah ini ada yang ada yang bertanya beliau masih tujang saat ini. Beliau merasa takut karena belum belum menikah atau merasa diri. dirinya belum siap eh, dalam segi agama apakah apakah itu alasan seperti itu dibenarkan sehingga kita menunda untuk ibadah haji? Begitu? Oh, iya kalau saya menilai tidak beralasan nih itu haji itu tidak disyaratkan harus sudah nikah kan itu haji itu juga tidak disyaratkan harus sudah menjadi Ustaz banyak ilmu jadi guru daerah tidak Ya, yang penting kita ngerti ilmunya Haji itu seperti apa, ya, kemudian dipersiapkan dengan baik maka ada manasik ya, 12 kali pertemuan biasanya kan gitu sekitar itu mempersiapkan itu. Nah, sebenarnya uh, tidak perlu tidak harus sampai 12 kali pertemuan gitu Kalau dari segi ilmunya itu uh, 2 jam aja sudah sudah bisa menguasai kalau ilmunya tentang ibadah haji itu. Ya, um, sederhana aja Pak um, di sana itu ya. ya kalau katakan eh, ya, haji itu kan intinya wukuf di batang al kan ya kemudian eh, malam hari itu kita menuju mina mak bedul di musdalifah kemudian masuk mina eh, kemudian tinggal di situ itu mau nafar ular atau nafar ani dan sebagainya eh, apa namanya eh, kita di situ melempar jumroh eh, kemudian Uh, kembali ke Mekah gitu ya, uh, kemudian selesai, lalu selesai gitu. apa yang berat uh, ilmunya itu sederhana sekali kan gitu. ya tinggal nanti termasuk si uh, yang kelompok mana dan sebagainya. Umrohnya juga uh, juga sederhana. kalau dari Mina nanti baru perangkat dari bir Ali mikrotnya, kemudian uh, di setiap paket kepastian ikraman gitu ya, kemudian ke Mekah, uh, Rukunnya apa namanya unggul sendiri sederhana mengunungunutau tidak ada yang yang sulit tidak ada yang spektakuler deh ya mungkin juga karena tidak ada yang spektakuler haji banyak yang orang kena menang banyak ya nah, tapi kita, kita sebagai orang yang terbimbing biasa ngaji kan tidak seperti itu ya uh, siapa tahu nanti dengan menunaikan ibadah haji lebih awal tenan dan sebagainya nanti ya uh, segera dapat jodoh yang saleh ngerti ngertiin gitu asal kita laksanakan pun tuntunan Allah dengan sungguh-sungguh untuk mencari ritunya ya Insya Allah Allah akan membalas kebaikan yang kita amalkan itu di dunia wal akhirah akan dimudahkan hidup kita nantikan itu uh, jangan sampai dihantui oleh hal yang neko-neko sekarang mungkin dihantui ilmunya belum banyak kapan kita bisa merasa ilmunya banyak om um, apa namanya Ah, jadi tak meributkan banyak-banyak ilmu, sedikit saja ilmunya tentang ibadah di ritual ibadah haji itu sendiri. Kalau kita masih diantui dengan belum nikah dan sebagainya, nanti ketika sudah nikah kamu juga diantui banyak kok anak, ada anak-anak apa sudah punya istri-istrinya ambil enggak jadi berangkat. Itu ya anak-anak, anak-anak ini mangkat, dan anak gede lora sudah mangkat, anaknya arep ikut sudah restu mangkat dan sebagainya kapan dimangkatkan ini. Ya. Jadi singkirkan. Kalau memang sudah mampu, ya singkirkan hal-hal yang membuat risau, ragu dan sebagainya itu. Mantapkan keyakinan kita untuk menaikkan uh, ibadah karena Allah ya. Melengkapi menggenapi, menggenapi rukun Islam yang kelima. Ya, Mudah-mudahan dengan begitu Allah mencatat kita sebagai hambanya yang soleh, hambanya yang bertakwa, kan begitu. Jangan sampai risau dengan terapnya yang tidak perlu dirisaukan seperti itu. Gitu Mas Yati. E, ya, terima kasih Ustaz, e, ini tadi ada tambahan untuk menyambung masalah haji tadi e, Kalau biaya haji dilakukan dengan sistem arisan itu diperbolehkan nggak Ustaz? Ya, arisan itu kan pura-pura saja Tungu Arisan itu kan artinya gentenan milih sebenarnya Kita ngumpul ke duit, tarik sapa A, yang itu Ngumpul ke duit menet, tarik sapa B, yang itu Dan itu tetapi kan tidak mengurangi atau menambah uh, uang kita itu sendirian gitu, artinya yang kita kumpulnya yang, yang kita dapat itu uh, haji boleh saja uh, dengan apa namanya arisan ya bahkan dengan utang pun boleh kalau kita yang memang punya tanggungan untuk uh, nyarutang itu uh, kemudian kita berutang sebagian atau seluruhnya untuk melaksanakan haji dulu kan itu tidak ada masalah. di rumah lah tanahnya ada 5 hektar itu urung Pak Ayu saiki utangne atau kakang ae yang nanggebu haji nanti Pak Ayu tak bayar dan sebagainya itu urusan saya tidak ada masalah ya apalagi haji gratisan mungkin karena dia atau mungkin karena apa namanya ada kerabat yang bersyukur ingin menunaikan mengajikan panjengan dan sebagainya memberi uang untuk menunaikan ibadah haji kan ada ya orang-orang yang mereka tersebut rata-ratanya yang termalan, banyak mereka itu yang mau mengeluarkan uangnya untuk menunaikan ibadah haji, mendukung saudara yang lain, haji dan sebagainya jadi haji gratisan, haji hadiah haji, apa namanya utang, atau haji uh, arisan, dan sebagainya insya Allah, sah, semua tidak ada masalah halnya haji kan tidak tergantung pada itu kalau ya, ya. memang mampu, ya boleh berangkat seperti itu gitu, gitu mas oke <tuh> Uh, Industad ada permasalahan dari kami yang ada di luar, yang ada di Korea yeah. uh, dan yeah. yang ada di Jepang saat ini. Yeah. Uh, permasalahan kami, Industad uh, ini untuk menentukan tanggal satu sawarnya itu, eh yeah. uh, Kami mengalami kendala. Uh, di sini ada yang berpedoman uh, bisa disamakan di Indonesia. Kalau di Indonesia Sholatnya Selasa kita yang di sini uh, juga ikut hari Selasa gitu, stat. Tapi uh, dalam yeah. dalam hal ini uh, perbedaan waktu antara Korea dan Indonesia selang dua jam lebih awal Korea, stat. Ya. Yeah. So, untuk itu mohon untuk uh, diterangkan gimana kami bisa untuk menentukan satu sholatnya, Ustaz Iya. Yeah. Sebenarnya eh, Rasulullah sudah memberikan cara yang sangat mudah. Artinya kalau, eh, pertama kan kita diperintahkan untuk meru, ya artinya untuk melihat hilal kan gitu ya. ya Sumuh liru yadihi waaf diru, liru, liru yadihi ya. Perpuasanya karena kamu melihatnya melihat hilal bulan awal bulan uh, dan terbukalah ya, uh, pada saat kamu melihat bulan juga. itu. Nah, kemudian kalau terhalang tidak bisa melihat maka gunakanlah bulan itu e, tiga puluh. Akhirnya kalau ketika kita melihat pada saat magrib di Korea kita berusaha untuk melihat ke arah ke arah barat ketika matahari tenggelam itu ketika kita melihat ke arah barat sudah nampak bulan ya di atas itu berarti apa namanya bulan sudah tampak. Sudah kelihatan, kamu sudah meruyah hilang gitu Nah pada saat itu berarti hari berikutnya itu sudah bulan baru Tetapi ketika kamu melihat ke arah barat sana Agak ke selatan kalau Korea ya Itu kemudian ketika maghrib tiba Maghribnya jam berapa di sini? Di sini sekitar jam 7.15 menit Ustaz 7.15 ya Itu ada di koran-koran itu kan ada sunset gitu ya Di koran-koran itu yang saya melihat loh, di, di Australia, di Jepang itu juga ada Pada saat sunset itu ya Itu itu uh, maghrib, waktu maghrib gitu Pada matahari tenggelam maghrib. Nah pada saat itu ketika kamu Sebelum sebelum beberapa menit sebelum itu Kamu melihat ke arah barat Kalau kamu memang tidak melihat Dan, Ya artinya besok hari Senin malam ya Senin maghrib Senin maghrib besok ini Senin maghrib kamu melihat ke arah barat, ke arah tenggelamnya matahari itu, ketika matahari tenggelam, kalau kamu bisa melihat bulan, maka hari Selasa kamu uh, uh, bodoh, kamu idul fitri. Tetapi kalau ternyata tidak bisa melihat, ya maka kamu bodohnya terbul, karena Ramadhanya dikenalkan 30 hari. Itu tuntunan Rasulullah seperti itu. Kalau pakai ruwiah, tetapi kalau kita mau pakai risaq seperti Muhammadiah yang memang jauh lama sebelumnya sudah tidak kelihatan tetapi itu tidak tidak termasuk dalam kelompok ru'yah dalam arti melihat dengan mata sedang yang dilakukan Rasulullah juga melihat dengan mata apa namanya? bahkan mengatakan kalau tertutup awan genapilah genapkanlah 30 hari kan gitu. Sehingga cara sederhana sudah sudah disediakan oleh oleh apa namanya? oleh oleh Rasulullah gitu. Adapun teman-teman yang kalau teman yang di Korea maupun di Jepang itu mau bisa saja panjang dengan telepon kepada setempat di situ ya telepon kepada apa namanya, organisasi Islam yang ada di situ tentu ada perimbunan Islam di situ atau masjid yang ada di situ nah, nanti kan ada rujukan di sana nah, tanya saja ini ditentukan atas dasar ruqyah atau hisab kalau majelis tafsir al-Qur'an menentukan atas dasar riyah atau dasar hisab nanti Bisa saja sama di situ, ya. Maka sebenarnya kalau dasar ISAT kamu bisa mencari software ini, Mas Mas Kadi ya, iya. software yang sudah dikeluarkan oleh Muhammad Odeh, gitu. Odeh tulisannya O D E H, Muhammad Odeh. Bisa saja di internet namanya Odeh itu. Odeh itu tidak banyak orang yang bernama Odeh, Muhammad Odeh, dia alias astronom Yordania. Ya dia sudah mengeluarkan uh, software untuk menentukan waktu-waktu sholat termasuk juga awal bulan di seluruh dunia. Jadi nanti tinggal masukkan apa namanya posisi panjenengan di Korea itu atau di Jepang, masukkan lintang selatan uh, lintang utara bujur timurnya berapa lintang utara berapa atau disebutkan kota mana, ide. Kalau tidak ada kotanya dipilihan di situ, itu nanti apa namanya bisa yang terdekat kota di situ. Jadi pakai, saya kira apa, pakai Seoul atau pakai Jepang ya, pakai Tokyo Kyoto saya yakin ada di situ. Sebenarnya kebetulan uh, software saya ganti gantinya laptop ini tidak uh, uh, ada kemarin, yang lebih sudah dihapus mungkin terhapus. Bisa masih? Iya? Iya. Ini namanya kita akurat gitu, accurate akurat bahasa Inggris, akurat. Egiuri Lupa. Nah itu bisa dicari Mas nanti panjenengan bisa menentukan ya, di situ dengan menentukan di situ uh, berdasarkan visar. Tetapi perlu dipahami bahwa untuk ruyah ruyah itu kalau sampai posisinya baru tingginya bulan itu mestinya nampak, mestinya kalau tingginya itu bulan itu baru sekitar dua derajat itu masih masih susah untuk bisa dilihat. Karena dengan teropong susah. Karena apa? karena ya ada apa namanya dari e, karena perbedaan indeks bias dari medium yang dilewati oleh cahaya e, matahari ke mata kita itu terjadi pembelokan-pembelokan, ada pembiasan-pembiasan. Kemudian e, juga karena e, kalau dua derajat itu turun cepat sekali, sedikit sebentar saja sudah sudah sudah turun gitu sehingga susah untuk diamati meskipun dengan menggunakan teropong kan Nah, yang bisa kalau manuk pakai teropong dan teropongnya dihubungkan dengan kamera. Kamera ya, direkam dengan menggunakan kamera, camcorder maksudnya, camcorder. Nah, ketika direkam, kita tidak bisa melihat, tetapi kamera itu bisa melihat. Kalau ada, memang tampak, ya nanti di dalam rekaman itu bisa dipelajari, dilihat, oh berarti ada yang ini gilangnya sudah kelihatan. Kalau tidak ada, ya tidak ada sama sekali. Nah, dalam hal ini saran saya, Uh, hubungi organisasi Islam yang ada di negeri itu, bertanya insya Allah dijawab, telepon kalau perlu kan gitu pertama, uh, kemudian yang kedua uh, download uh, apa namanya itu tadi, uh, softwarenya Muhammad Odeh, akurat apa-apa lupanya uh, Muhammad Odeh Itu nanti kemudian uh, dijalankan, install, uh, sumbernya kecil sekali, install, kemudian diisi kota uh, timur, lintang utara dan sebagainya bisa dimasukkan. Kemudian dioperasionalkan di situ, nanti akan ketemukan kelihatan. Oh sudah berapa derajat, bisa dilihat nggak? Oh, oh, ini harus bisa dilihat tapi harus dengan menggunakan alat, nanti ada ketentuannya di situ. Nah uh, panjangan bisa pakai uh, kalau dia itu sudah bisa dilihat. menggunakan alat paling tidak seperti itu. Apalagi kalau dengan mata telanjang sudah bisa naked eyes itu bahasa Inggris naked eyes bisa dilihat ya visible with naked eyes ini bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Kalau sudah pasti yang seperti itu besok sudah betul, maning itu. Kalau uh, ternyata not visible gitu, uh, apa namanya tidak bisa dilihat begitu, ya berarti belum artinya betulnya tepuan gitu. Tentu saja berbeda dengan negeri kita, masing-masing daerah punya apa namanya yang punya posisi berbeda, itu hitungannya berbeda. Tidak tergantung wetane atau kulone yang sudah berbeda itu. Itu mas. E, terima kasih Ustadz. E, Ustadz ini berhubung waktu sudah malam, sudah jam 10 lebih di sini. E, mungkin kajian pada malam hari ini bisa diakhiri Ustadz.